Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna bi karamatika ilman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma amin. Halaman ke-18 dari kitab uh, Ta'sisir al-Husul. Halaman ke-18 ya. Seperti ini kita mulai dari matannya. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Ta'ala Sebelumnya kita sudah Mengetahui makna dari Ibadah Secara syari Ibadah yang secara Bahasa artinya adalah at Atadzalul wal khudur yaitu Merendahkan diri Dan tunduk Adapun makna dari Segi syariat Mana ma dari segi syariat Adalah ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardhahu minal aqwali wal aamali zahirah wal batinah Iaitu suatu nama yang mencakup segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhoi Dari perkataan-perkataan dan amalan-amalan baik itu yang sifatnya zahir, lahir ataupun batin Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata Wa ma amara bihi at-tauhid. Wa alaikumussalam. Wa ma amara bihi at-tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Wa ma laha anhu asyirk. Alaman ke-17. Alaman ke-17. Wa a'zomu ma naha anhu asyirk Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu Wa dalilu qawluhu ta'ala Wa a'budullaha wa la tushriku bihi syy'ah Angkapan wa a'zomu ma amarullahu bihi A'zom artinya yang teragung, yang terbesar Azim Itu artinya yang maha agung atau yang agung, yang besar Agung itu aslinya adalah besar Dan yang terbesar dari apa yang amaro perintahkan Apa yang Allah perintahkan bihi dengannya adalah tauhid Ya ini hal yang paling besar secara mutlak Secara mutlak wa'alaikumussalam Hal yang paling besar secara mutlak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia dan jin adalah tauhid. Wa tauhid itu apa? Kemudian beliau tafsirkan maknanya wa huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu ifradullah, ifrad menyendirikan atau mengesa, mengesakan. Nisakan Allah Subhanahu wa Taala bil. Di sini Sheikh Muhammad mengkhususkan bil ibadah. Padahal sebenarnya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Sebagian ulama mengatakan terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rubbia, tauhid uluhia, dan tauhid asmawa. Adapun di sini ifradul bil ibadah itu berarti tauhid al uluhia.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 Dan apa yang paling teragung Terbesar dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Larang darinya Adalah syirik Adalah syirik Wahua da'watu gha'irihi ma'hu. Dan syirik itu adalah Da'wah Da'wah itu menyeru Atau berdoa Berdoa Kepada gha'irihi Huairi hii wair Ada selain Hii disini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berarti berdoa Kepada selain Allah Maksud dari di da disini juga Bisa dimaknai ibadah Kepada selain Allah Bersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya menyekutukan Allah Dari segi ibadah Dan itu lawan dari mengesakan Allah Dari segi ibadah Berarti statement pertama Lawan dari statement kedua Setelah sang Syekh memberikan kita dua statement penetapan. Kemudian beliau pun menjelurkan dalilnya. Wa dalilu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa'budullaha wa la bihi Wa Wa'budu Allah dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, Beribadalah kepada Allah. <coughs> di sini tidak disebutkan rasulnya juga hanya Allah semata wa budullaha. bukan wa wa rasulahu enggak tapi wa budullaha. wala tusyriku bihi syai'an ah. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyebutkan siapapun individu dari selainnya kemudian dia pun menafikan atau melarang Untuk menyekutukan dengannya Dari segi ibadah atau yang lainnya Dan janganlah kalian berbuat syirik al berarti menjadikan Al-isroq al artinya menjadikan Adanya kesepantaran Antara satu dengan yang lainnya Kesekutuan antara satu dengan yang lainnya Kesetaraan antara satu dengan yang lainnya Jadi ini ayat sebenarnya harus dihafal Wa <tuh> Kalau misalnya orang non muslim bertanya kepada orang muslim Apa sih hal yang paling besar yang diperintahkan oleh rohmu atau Tuhanmu kepadamu Kita jawab hal yang terbesar yang diperintahkan oleh Allah kepada kami adalah Tauhid Tauhid yang terbesar <tuh> Karena tauhid kunci untuk semuanya Kunci untuk semua ibadah Kita bersyahadat isinya tawhidkan Kemudian Ada penjelasannya Kauluhu perkataan syykh Wa a'zomu ma amarollahu bihi at-tawhid Wa huwa ifradullahi bila ibadah Tadi sudah terjemahkan Sekarang Syykh Abdullah mengatakan At-tawhidu ma'na hu fillullah Tawhid Maknanya, atau maksudnya fil dari sisi bahasa ha? fil dari sisi bahasa Kenapa dinamakan lughah? Bahasa ratu lughah Apa arti lagu? Lagu itu yang suka berpaling, berbolak balik Dan melelaikan Lughah itu juga dari sana Lughah bahasa, karena bahasa itu bisa berpulak-balik Kata-katanya ya kan imbuhan tambahan di Indonesia tambahan imbuhan pengurangan imbuhan kemudian kata pasif kata aktif dan sebagainya nah di sini tauhid dari segi bahasa min wahada yuwahidu tauhida min berarti dari apa pertama kalau misal pernah belajar sharaf fiil fiil fi madhinya adalah wahada fiil yuwahidu tauhida Jadi, Jadi mengesakan. Ai yaitu ai artinya yaitu atau ya ini ja'alahu wahidan la thaniyalah. Ja'alahu wahidan, ja'ala, ja'al artinya menjadikan hu, hu itu dia, yaitu sesuatu yang diesahkan apa? Ja, menjadikannya satu atau menganggapnya satu. La thanialah Tiada dua baginya ya kan? La tiada Thania dua Lahu baginya Tiada dua baginya maksudnya Tidak ada dua yang sepantarnya Yang setara dengannya Berarti la disinilah untuk menafikan Jenis apapun Dari hal yang kedua Dari tidak ada yang sepantar dengannya Wa makna dan makna ifrodullohi bil ibadah makna dari mengesahkan Allah dari segi ibadah adalah kaulan wa qos dan wa fi'lan maksudnya mengesahkan dengan berbicara kaul hmm. mengatakan qos dan maksud maksud berarti kan dari hati dengan perkataan dengan hati dan juga dengan perbuatan. Jadi bertawuhid itu tidak sekadar keimanan keimanan di hati. Melainkan kita juga mengucapkan seperti asyadu wa la ilaha illallah. Juga perbuatan. Diantar perbuatan mengiasakan Allah, solat. Ya kan? Solat. Dan solat menuju ke arah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan pada kita semua untuk menuju kepadanya pada solat. Wal muradu. Dan murad maksud yang diinginkan bil ibadati hunna. dari lafal ibadah di sini fi kalam al musannif dalam kalam atau perkataan al musannif al musannif artinya adalah penulis pengarang yaitu Syekh Muhammad maksudnya maksud dari perkataan Syekh Muhammad ibadah ini maksud dari ibadah ini adalah ada dua misal Ibadah itu asalnya terbagi menjadi dua Tadi ibadah kita tahu kemarin Ibadah secara bahasa artinya Al-khudu'u wa tathallul Yaitu tunduk patuh merendah Itu ibadah Kalau misalnya antum uh, Tahu makhluk apapun Semuanya sebenarnya tunduk pada Allah Tunduk pada Allah dalam artian Semuanya itu Diatur oleh Allah Tidak ada yang bisa mengatur dirinya sendiri kecuali Allah Subhanahu wa lah yang mengatur urusannya. Nah, itu juga ada makna ibadah di sana, tapi ibadah yang bersifat kauniyah, semesta, ya kan? Itu ibadah yang bersifat semesta. Jangan terlambat lagi besok, kantum. Jangan yang lain-lainnya. Kesian yang lainnya. Nanti bolak-balik kotaknya ke pintu dan kemana nanti an? Al-ibadah asy-syar'iyyah yang pertama. Al-ibadah asy-syar'iyyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat pada setiap rasulnya Dan rasul yang terakhir dan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini risalah yang menasakh semua agama atau agama Islam sebelumnya. Nah kalau kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Itu berarti dinamakan ibadah syariah Nah lawan dari ibadah syariah tinggal di bolak balik Berarti bid'ah ah syariah Ya kan Nah bid'ah ah syariah itu adalah lawan dari ibadah Walaupun dimaksudkan ibadah Kalau misalnya ibadah syariyah adalah bida'ah syariyah juga Maka untuk apa faidah yang Rasulullah s.a.w. menyebutkan Kulubida'atin dolalah ya ya. Al-ibadah syariyah Itu adalah Al-khudur ada al Al-khudur Al-khudur artinya adalah tunduk Al-khudur artinya adalah tunduk Li amrillahi asy Tunduk terhadap perintah Allah yang bersifat syar'i. Antum harus tahu bahwasanya amrullah bukan nama orang. Amrullah itu artinya apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah itu terbagi menjadi dua. Ada perintah yang berkaitan dengan kauniyah, semesta, penciptaan atau apapun hal yang terjadi. Ada perintah yang bersifat syar'iyah. Ah, perintah yang bersifat kauniah itu itu kun fayakun. Ya kan? Allah bilang jadi, jadi udah Dengan mudahnya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. itu perintah yang bersifat Kaunia Yang semesta, penciptaan dan sebagainya. Adapun amrulllah asy-syar'i, ayo perintah Allah yang bersifat syar'i syariat itu apa yang Allah perintahkan kepada hambanya ada yang ada yang maki motor di mana depan sana parkir hmm. ada kalau misalnya ada yang di sana diparkir di parkir ke sana dipindahin karena di sana bukan tempat parkiran di depan kalau ada ya. nggak tahu nggak ada alhamdulillah nggak ada jadi tadi ada amrullah al -Qawni. Ada perintah Allah yang bersifat semesta. Kun fayakun. Jadilah perintah Maka jadi. Misalnya pohon, Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah perintahkan untuk terjadi, jadi. Itu kauniy, tidak ada nyambungnya dengan syariat. Karena dia tidak dibebani dosa dan pahala. Nah. sekarang amrullah syar'i, perintah Allah yang bersifat syar'i itu adalah perintah perintah dari Allah Subhanahu wa taala Yang berkaitan dengan pembebanan terhadap yang diperintahkan Sehingga jika hasilnya Kalau dilakukan maka akan mendapatkan ganjaran pahala Kalau tidak dilakukan dan itu diperintahkan akan mendapatkan dosa Itu perintah yang bersifat ini Nah Kalau perintah yang bersifat semesta kauni itu nanti hasilnya adalah apa? ibadah. Ibadah yang kauniah. Di sini istilahnya ada amal ibadah al -kauniyah, ya kan? Lihat ibadah kauniah itu apa? Fahiya al-khudu'u li amril kauniyah, yaitu tunduk li amr al -kauni, Untuk untuk perintah yang bersifat semesta penciptaan dan pengaturan. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat halaman ke-21, halaman ke-21 paragraf 1 2 3 4 paragraf keempat dari akhir dari bawah. Ah, paragraf keempat dari bawah itu kita lihat ada wasyamsah wal komaroh wan nujuma musahkorotin bi amrih apa artinya wasyamsah apa matahari wal komaroh dan bulan wan nujuma dan bintang-bintang tadi syams cuma satu komar cuma satu ya kan nujum banyak sekali itu mereka musakhkharatin artinya adalah tunduk musakhkharat itu adalah tunduk di amrihi tunduk terhadap apa perintah, perintah Allah Subhanahu wa taala karena kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar mereka misalnya bersinar bercahaya itu mereka akan tunduk melakukan itu jadi itu uh, Amrullah al alkauni Nah, sekarang bedakan antara amrullah al-kauni dan amrullah Al asy-syar'i. Amrullah yang syar'i itu yang berkaitan dengan taklif yaitu pembebanan. wadalil dalil dan <antik> dalilnya ala annal ibadata takunu kauniyah, dalil bahwasanya ibadah itu bisa bersifat semesta. Atau kejadian Yaitu adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala In kullu man fis samawati wal ardi illa atirrahmani abda itu bahwasannya Kullu setiap man siapa Ingat, man siapa Man itu man untuk hidup. makhluk hidup kan Binatang termasuk gak? Tidak, karena binatang tidak berakal dan man itu untuk yang berakal. Sehingga di sini man termasuk di dalamnya manusia, jin dan malaikat. Ya, karena binatang tidak berakal. Malaikat berakal, namun mereka tidak memiliki hawa nafsu dan mereka tidak dibebani beban ibadah syariah kan kullu man fis samawati wal ard. Jadi setiap siapapun yang ada di samawat samawat di sini bisa malaikat dan bisa jin. Ya. Iya, mah jin juga ada yang di langit-langit Dan juga ada jin yang mencuri kabar dari bumi itu saling bahu membahu. Iya benar, di hadisnya seperti itu. Saling bawa bau untuk mencuri dengar dari langit, wal dan yang di bumi itu bisa malaikat, manusia dan jin. Manusia nggak ada yang tinggal di langit. Di sini nggak tahu, alien juga nggak tahu saya. Setiap yang ada di langit dan di bumi, siapapun, illa aji kecuali nanti kelak akan mendatangi. Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Abda Hamba Disinilah taazia umum Man Umum Semuanya Tidak ada pengecualian Siapapun mereka Yang berakam Mereka adalah hamba semuanya Oleh itu sebenarnya orang kafir Dari jin dan manusia musyrik Penyembah Berhala patung Dan sebagainya Atau ateis Mereka sejatinya adalah hamba secara kauniah Secara penciptaan Adapun secara syari Tidak Kenapa? Karena mereka tidak menjalankan syariat Allah Itu ayat uh, surat Maryam ayat ke-93 Qauluhu perkataan uh, Sang sheikh, Wa a'adhamu ma anhu ashirk. Asyirk fil asal Kesyirikan Asyirk fil asal dalam Asal bahasa Bimakna, maknanya adalah nasib Nasib adalah Bagian nah, Kalau misalnya uh, Seseorang memiliki mata Minus tiga, misalnya, seperti saya Maka itu nasib saya. Nasib di sini maksudnya apa? Bagian saya. Maksudnya bagian takdir Allah terhadap saya. Gitu maksudnya. Jadi nasib itu bagian dia. Kalau orang mujur beruntung mendapatkan kekayaan, itu nasibnya dia. Bagiannya dia. Namun nasib dia di sisi lain sombong misalnya, itu bagian dia. Gitu. Faida ma'allahi maka Fah maka idha Jika ashroka dia Berbuat syirik, ma Allah bersama dengan Allah Menyekutukan Allah Bersama dengan ghairahu selain Allah subhanahu wa ta'ala Ay, ya ini, yaitu Ja'ala li ghairihi nasiba Ja'ala artinya menjadikan Untuk ghairihi Selainnya Nasiba bagian ah. Maksudnya Allah memiliki posisi yang tertinggi di hati kita semua alhamdulillah. Namun ternyata ada porsi atau bagian lain mak dari makhluk yang setara di hati kaum kafir musyrikin. Misalnya Allah ini kemudian apa misalnya Bunda Maria, kemudian Isa atau Yesus. Memiliki nasib, bagian. Wa kualan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Li Muad. Untuk Muad Radhiyallahu an. Semoga Allah meriduainya dan semua sahabat Nabi. Atadri ma haqqullahi ala ibadihi. A, A sini artinya apakah. Cukup A gitu artinya apakah. Mubazir banget on Indonesia Di bahasa Arab A, gitu kan? Di bahasa Indonesia Enam huruf Apakah Apakah Tadri Kamu mengetahui Ma haqqullahi Ala ibadihi Apa Hak Allah Atas hambanya Maksudnya Hak Allah Atas hambanya adalah Apa Yang Wajib Kamu lakukan Untuk menunaikan Hak Allah Hmm, karena Allah memiliki hak Nah Hak Allah Yang harus ditunaikan oleh hambanya apa Nah ini jawabannya uh, Mu'ad berkata Allah dan Rasulnya Lebih mengetahui A'lam itu artinya bisa dua Superlatif artinya Paling mengetahui Atau komparatif Yang artinya lebih mengetahui Alam di sini artinya komparatif. Ilmu, ilmu, iya yang lebih mengilmui. Alam itu yang lebih mengilmui atau yang paling mengilmui. Nah di sini alam artinya komparatif, lebih mengilmui. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ilmunya tidak bisa disamakan. Maksudnya Allah ilmu Allah alim maha mengetahui. Beda dengan Rasul saw. Beliau hanya mengetahui apa yang Allah beritahu, sebagaimana kita. Awal nah, pengetahuan Rasul terhadap ilmu syariin Itu lebih Tahu daripada setiap dari Hamba-hamba Allah Yang setelahnya Yang di zamannya Atau setelahnya <tuh> Rasulullah kemudian bersabda menjawab Hakkullahi ala ibadi, Hak Allah atas hambanya Yang wajib mereka tunaikan Adalah Ay, buduhu. Ay, an, Agar Yahbudhu mereka menyembahnya, ha, beribadah kepadanya, wala yushriku bihi syaa, dan agar mereka tidak menyekutukan padanya, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala syaa sedikitpun. Berarti di sini syaa termasuk di dalamnya syirik kecil dan syirik besar, ya? Karena syirik kecil Itu syaih juga Walaupun sedikit Oleh karena itu Suatu hari Muad bin Jabal itu pernah Muad bin Jabal pernah menangis Di kuburan Nabi SAW Kemudian Umar pun datang Wahai Muad, apa yang membuatmu menangis? Muad pun menjawab nah Ini Muad juga ya Muad pun menjawab Aku menangis karena aku teringat Dengan sabda orang yang dikubur ini itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang kecil dari riya adalah syirik apa yang yasir yang kecil dari riya itu termasuk dalam syirik syirik, syirik kecil tapi di sini tentu dilarang karena syirik kecil juga termasuk merampas hak Allah yang seharusnya wajib kita tunaikan nah setelah hak Allah ditunaikan oleh manusia Maka Allah menjanjikan makanya di kelengkapan hadis ini yang tidak kita sebutkan di sini ditanyakan lagi apa hak hamba yang, yang Allah tunaikan maudik baru ini <tuh> <tuh> <Dari> dulu ini <tuh> jangan terlambat lagi kawan-kawan kemudian di kelanjutannya apa hak hamba Allah yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengazab siapa yang tidak berbuat syirik kepadanya. Nah itu, itu kelanjutan hadisnya. Tapi nggak ada di sini. Nah jadi sebelumnya di dunia itu Hak Allah wajib ditunaikan manusia. Nah nanti ganjarannya nanti ganjarannya Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik oleh karena itu syirik walaupun kecil jangan sampai kita wali melakukannya tapi syirik yang paling menakutkan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana beliau sabdakan inna akhwafa ma akhwu alaihum al aswar sesungguhnya apa yang paling aku takutkan Dari kalian itu adalah syirik kecil. Kenapa? Karena syirik kecil itu menjangkit kaum muminin juga. Adapun syirik besar tidak. Ya enggak. Ya, enggak. Kalau udah syirik besar ya udah, nggak usah ada urusan dengan syirik kecil. Seperti hadat besar, ya udah pasti hadat kecilnya nggak ada apa-apanya karena hadat besar. Ini syirik besar juga begitu. Kalau sudah sirik besar, enggak ada gunanya memperingatkan mereka tentang ria, tentang suma, enggak Tapi syrik kecillah yang menjangkiti orang-orang yang beriman Kemudian, waqauluhu, dan perkataan syykh Wahua da'watuhuairihi ma'ahu antum kun dikasih kitabnya? Belum? Belum kitab. uh, tadi di mana ada manusia enggak? Ada manusia Bentuknya seperti apa Hitam Onko se kaukana? Onko se Ada kamera ya kaukana? Uh, tenang aja kaukana? Onko se kaukana? Dan itu adalah Onko se kaukana? Onko se kaukana? Onko se kaukana? Yeah, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini ada dakwah dan juga ada ibadah, doa dan ibadah. Dalam hadis uh, riwayat Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda, "Inna ad-du'a huwa al-ibadah." Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau berkata, uh, kemudian beliau melantunkan ayat udhuni astajib lakum innalladziina yastakbiruuna 'an ibadati dan seterusnya udhuni astajib lakum berdoalah padaku yaitu Allah Subhanahu wa taala astajib lakum maka aku pasti menjawab doa kalian ini untuk kaum mukminin bukan untuk kaum kufar berdoalah kepada kami berdoalah kepada Allah kepada aku Allah Subhanahu wa taala aku pasti akan Menjawab bagi kalian Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meneruskan Innal ladhina yastakbirunaan Ibadati Sesungguhnya Orang-orang yang Sombong akan Ibadati Nah di disini pertama kan doa Kok seterusnya malah? ibadah. Ini mengartikan bahwa se'id doa Itu adalah ibadah Dan ibadah sejatinya adalah doa Tengok? Makanya doa itu terbagi menjadi ada doa masalah. Ada doa tsana. Ada doa al ibadah. Doa masalah seperti antum meminta kepada Allah, itu doaul masalah. Masalah itu kan permintaan. Ya, permasalahan, permasalahan. Masalah itu masalah adalah permintaan. ya enggak? Nah, masalah masalah ada yang permintaan untuk apa? Untuk dijawab. Makanya ada permasalahan untuk apa? Untuk dijawab adanya permintaan untuk apa untuk diberi jawaban dari permintaan tersebut masalah buat lo gitu. berarti tak jawaban <tentuk> kemudian ada doa yang tadi doa masalah kan kemudian doa asana doa asana seperti puji-pujian terhadap Allah subhanahuwataala itu doa sekaligus dzikir Kemudian ada doa yang yang namanya doa ibadah. Nah, itu segala yang namanya ibadah yang kita lakukan itu aslinya adalah zikir dan doa. Karena ketika kita beribadah, itu sebenarnya kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun hal-hal yang mubah, kita meniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sedang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perlakuan kita, dalam kelakuan kita. diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad dan lainnya bahwasanya Nabi sallallahu wasallam bersabda laisa syai laisa syaiul 'ala Allah mina du'a tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan atau dari doa tidak ada yang lebih mulia dari doa kemudian hadza ta'rif ta asyirk ini adalah definisi dari syirik yaitu da'watu ghairihi ma'ahu beribadah kepada selain Allah, baik itu dengan menafikan Allah Subhanahu wa taala atau menyetarakan peribadatan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syirkul akbar, syirik akbar arba'atu anwa. 4 4 macam. Syirik besar itu ada 4 macam. Pertama, syirkud du'a. Syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Wahuwa ila ghairillahi ta'ala. Iaitu dia menundukkan diri. Atau menghambakan diri. Ila ghairillahi ta'ala. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Min nabi Baik itu dari nabi. Maksudnya baik itu kepada nabi misalnya. Menghambakan diri kepada nabi. Kemudian berdoa kepada mereka. Au, malikin. Au, Au malakin Au malakin Malaikin disini adalah malaikat Atau malaikat Au waliyin Atau wali Bi minal kurabah biqurbah Dengan kurbah Kurbah itu artinya pendekatan Kedekatan okay, Korban, hewan korban kenapa disebut korban? Karena ketika menyembelih hewan tersebut itu sebenarnya sedang mendekatkan diri taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Itu sebenarnya korban. kurban. Ya, makanya nah, ada istilah berkorban. Sacrifice, ya. Berkorban artinya adalah sebenarnya mendekatkan diri kepada sesuatu yang dia menunjukkan pengorbanan tersebut padanya. Paham mendekatkan diri pada sesuatu yang dia tuju pengorbanan pengorbanan tersebut padanya misalnya saya berkorban demi seorang gadis misalnya jangan saya lah yang enak nggak enak yang lain aja ini soalnya contohnya nggak bagus misalnya saudara Ihsan berkorban pada saudara pada seorang gadis berkorban di sini dia bekerja membanting tulang daging urat Membanting semuanya Itu demi apa? Demi mendekatkan diri kepada sang gadis Yaitu dia menunjukkan Korban, pengorbanan tersebut kepada sang gadis Lalu begitu juga berkorban demi Allah Demi Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Ya semua jenis ibadah Itu sebenarnya tak korub Allah. Hantum berinfak Itu kan apa? mengorbankan uang Mulai menyalurkan kepada yang berhak Untuk apa mendekarkan diri pada Allah? Kalau misalnya diniatkan pada manusia, itu berarti sebenarnya bukan berkorban Demi Allah bukan, tapi berkorban demi manusia karena ingin mendekarkan diri pada manusia. Itu arti dari berkorban. Bikur batin nah, dengan pengorbanan minal kurab dari. Nadi ini dicontohkan dari segi sholat misalnya. Ada enggak disalatkan salat untuk nabi, bukan salawat Salat ini salat cari ya, salat cari, bukan selawat, beda lagi. Ada nggak? Saya salat khusus untuk nabi Khidir misalnya. Gak ada kan? Isti atau istighatsah atau istighosah. Salat tadi satu istolat secara sar ini doa. Atau istighwatha. Istighwatha itu adalah meminta keberhentian musibah atau sesuatu yang dibenci, tidak diinginkan, itu istiwasah. Meminta berhentinya atau meminta dihilangkan uh, sesuatu yang dibenci atau musibah. Itu istiwasah. Berarti kalau istiwasah an akbar misalnya atau istiwasah kubro. Itu berarti meminta Musibah-musibah yang melanda Daerah atau negeri tersebut Untuk segera disingkirkan Sehingga kembali Sebagaimana normalnya Itu Kemudian isti'anah isti'anah Secara bahasa meminta pertolongan kan Isti'ana itu lebih umum daripada Isti'wata Isti'wata itu mencakup di dalamnya Apa? Isti'ana Di dalamnya salah satu contohnya adalah istighatsah. Berarti isti'a lebih khusus dari isti'anah. Isti'anah lebih umum dari istighatsah karena isti'anah itu meminta bantuan secara umum. Meminta bantuan baik untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan keburukan itu isti'anah. Misalnya saya menginginkan saudara siapa namanya antum Yanto, Anto, Saudara Anto misalnya ah Anto Ana minta Anto untuk menuliskan kitab mengarang kitab, kitab untuk anak, untuk anak baca, bukan untuk anak bakar, apalagi dijaring kemenyan dan sebagainya. Nah itu Istiana atau istiwasa? Istiana Sahih. Itu istiana minta bantuan. Apakah layak anak sebut istiwasa? Tidak. tidak, karena tidak ada keburukan atau musibah yang menimpa anak sehingga anak meminta pada dia bantuan, gitu ya. Nah, kalau misalnya Anna meminta kepada ah, bukan Anna, ini contoh yang buruk, oh ya contoh yang buruk lah, oh iya. yang lain Misalnya seorang Muslim dia ditimpa kemiskinan, kemudian dia meminta pada wali keramat. Yang sudah meninggal Tidak diketahui kapan meninggalnya Bahkan tidak diketahui apakah benar itu kuburannya. Nah kemudian dia Meminta kepada penghuninya Wali, -wali tersebut Untuk uh, Menghilangkan Kemiskinan yang sedang menderah Padanya Ini istiwatha atau istiha'ana Dua-duanya benar benar dua benar. Itu istighatsah karena apa? Meminta agar musibah hilang. Dan juga itu salah satu bentuk isti'anah. Karena meminta musibah hilang itu adalah meminta pertolongan artinya. Itu. Jadi isti'anah lebih umum daripada istighatsah. Nah, jadi ada istighatsah paling bawah, paling khusus untuk keburukan saja. Ada isti'anah khusus uh, dia, uh, lebih umum daripada isti'anah. Nah di atasnya ada doa. Doa itu lebih umum dari semua itu, ya kan? Makanya tadi saya bilang ada doa, ada doa, doa masalah, ya kan? Ya. Ada doa asana pujian, ya. memuji, seperti zikir dan ya. sebagainya. Ada doa apa ibadah, umum sekali. Nah istiwa dan isti'anah itu masuk ke dalam doa masalah itu ingat urutannya jangan dilupain sampai sampai antum tidak ada lagi di sini au yad'u au ya au ya mayitan, atau dia berdoa kepada seorang mayit mayit di sini umum seorang atau seekor terserah karena umum manusia atau binatang kan bisa aja Kudak mati kemudian dikeramatkan kan atau sapi atau kerbau mati dikeramatkan kemudian minta ki selamat au gaiban atau seekor atau seorang gaib hmm ini alam gaib berarti ini berarti kaum jin la lembut siluman atau makhluk astral atau makhluk yang tak sempurna atau apalah mereka itu ngomonginnya sebutan-sebutan baru itu yang nah, sebenarnya itu sebutan penghormatan untuk setan itu Au-nahwi dhalik Au-nahwa Atau yang semacamnya Mimma huwa min ta'ala nah Ini ini perhatikan Mimma dari apa yang huwa itu Yaitu permohonan tersebut Atau perbuatan yang ingin dibalas dengan permohonan tersebut Min ikhtisosillahi dari kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala Artinya, Akhirnya, yang, yang hanya yang, yang Allahlah saja yang, yang bisa melakukannya. Seperti uh, tadi meminta kekayaan, Hah? Allah yang bisa, Allahul Ghani, Allah saja yang bisa. Adapun kau meminta uang pada manusia, ya eh, itu manusia bisa. Nah, tapi ketika meminta uang kepada makhluk yang dia itu tidak bisa dan tidak mungkin bisa. Ini bisa terjemur pada syirik Syirik dalam Tauhid, Rububiyah Dan juga Uluhiyah Kenapa Rububiyah? Karena ketika manusia Tidak mampu, dia mungkin melakukannya Maka pasti Allah lah yang bisa Kenapa Uluhiyah? Karena dia meminta Kepada yang Tidak mampu Sedangkan dia tahu bahwasanya Allah lah yang mampu Nah kenapa? Dia menyekutkan Allah Dengan meminta kepada yang tidak mampu Sedangkan dia melalaikan yang maha mampu Begitu Apa rumit bahasanya? Antum uh, Dengarkan rekaman aja kalau gitu nanti Diputer-puter terus Di otak Jadi kalau misalnya Anda meminta kepada saudara ihsan Uang satu juta dan dia punya ah itu tidak masalah Ya, tidak masalah Dalam artian tidak masalah terhadap kecacatan tauhid. Namun ini masalah terhadap Ada, Kenapain saya minta dia 1 juta Kenapa nggak 2 juta gitu kan Wad dalil dan dalilnya adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala Faizah rokibu fil fulki Maka <tuk> Jika rokibu mengendarai Menaiki fil Di atas al di sini maksudnya adalah Sufun atau perahu. Nah, perahu Dan jika mereka mengendari perahu Maksudnya berarti di atas Di atas apa? Di atas laut, di atas air Mereka Berdoa kepada Allah mukhlisin dengan penuh ikhlas baginya sebagai agama kedekatan nah di sini berarti menunjukkan ketika mereka berada dalam syadidah atau shadait atau musibah atau cobaan ujian mungkin ada badai dan gelombang meninggi mereka pun langsung memohon kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya di sini untuk kaum kafir menceritakan kaum musyrikin menceritakan kaum musyrikin falamma najjahum nah ketika di uh, di laut di terombang-ambing mereka meninggalkan peribatan peribadatan patung-patung mereka meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang tiap hari mereka beribadah padanya mereka berdoa kepada Allah semata kesadarannya baru timbul pada saat itu Falama najjahum maka ketika najja loloskan selamatkan hum mereka maka ketika Allah selamatkan mereka dari gelombang tersebut dan setelah kembali kepada pulau atau tanah ilal barri bar itu adalah darat ya bar itu adalah darat kalau bahar laut Saiful Bahri artinya apa? Pedang laut Gak ada pedang kan di laut kan? Oh berarti nyirul kidul. Maaf kalau misalnya ada bapaknya yang bernama itu ya ah, Saya nggak bermaksud itu Gak ada Saiful Bahri ya Pedang darat gitu nggak ada ya Nggak ada Saiful Jamil adanya Bang Ipul <laughs> Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala Selamatkan mereka Menuju data, dataran atau daratan Iza hum yusrikuna Mereka Berbuat syirik lagi Nah itu manusia Ketika dalam syadaid Dalam kesulitan apa? Wah ikhlas banget Ketika sedang menghadapi ebtanas one, Masya Allah Rajin sekali Nah itu yang kalian lakukan Dan juga saya tentunya saya. Tapi ketika sudah lulus <laughs> MashaAllah, bora-bora bermanfaat ilmunya. Nauhuu bilah, mudah kita enggak seperti itu, MasyaAllah. hum mereka kembali ke asalnya, berbuat ciri lagi. Berarti di sini kita diwajibkan untuk bertauhid di masa lapang dan di masa sempit. Allah bilangkan, ia kena berdua, ia kena serahid. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan ya. Nah, ibadah itu mencakup seluruh kehidupan ya. Pada saat sempit ataupun lapang kondisi kita. Begitu juga nastain. Kenapa nastain bukan nastaghif? Kenapa bukan istighatsah? Kenapa isti'anah di sini sebuah surat Al-Fatihah? Karena isti'anah mencakup semuanya. ia karena Abudhu karenahin dua-doanya tercakup di dalamnya doa dua- kan? karena doa ada yang doa ibadah ada yang doa masalah nah, doa yang ibadah itu ia karena doa yang masalah ia karenasta doa yang sana ujian Alhamdulillahirobbil alamin ya kan? nah ia karena istiaa meminta pertolongan nah meminta pertolongan itu di waktu lapang dan di waktu sempit itu Ada Adapun isti'wasah ketika di masa sempit saja. Nah, itu bedanya kan salah satunya. Kemudian yang kedua, syirkun niyah wal wal qasd. Syirik niat dan iradah. Iradah kemauan dan qasd. Qasd itu artinya ada tujuan. Niat, kemauan, dan tujuan Intinya semuanya niat Intinya semuanya niat, maksud dan tujuan Bian yaktiya Ini perhatikan, karena nanti akan Kembali kepada hukum-hukum ibadah kita semua Bian yaktiya Dengan Mendatangkan Atau datang Bi aslil ibadah Tadi yaktiya datang Bi aslil ibadah Pada asal, asal Atau otak Atau inti ibadah tersebut Riyad Datang pada inti ibadah tersebut Apa? Riyad Ingin dilihat Maksudnya gini kan Riyad itu kan kadang datang ketika awal Atau sebelum ibadah Kadang datang Di tengah ibadah Kalau datang di akhir di, di setelah ibadah itu bukan ria namanya itu bisa ujub namanya beda lagi ujub itu merasa bangga dengan amalan yang telah dilakukan tapi bisa juga ujub ketika beribadah kalau ujub ketika beribadah itu udah pasti ria tapi kalau ujub setelah beribadah itu tidak bisa dinamakan ria karena ria itu membatalkan amalan. Adapun setelah amalan selesai, namun langsung geheran takabur ujub, amalannya tetap, tapi dosanya dosa ujub, gitu. Jadi ayat ia bi asli ibadah ria, ria itu datang di asal ibadahnya, asal itu kan permulaan, awal-awal ya, asasnya, berarti dia sudah mengasaskan niat ibadahnya. Dengan riyad. Nah ini yang dipermasalahkan di sini dulu. Au li dunia atau mungkin bukan ria maksudnya, tapi untuk dunia. Asasnya untuk dunia. Watahsili agro dan menghasilkan atau mencapai Agrod, agrod artinya tujuan-tujuan. Hak di sini dunia maksudnya nah, untuk mencapai tujuan-tujuan dunia. Dunia, diajelit dunia itu termasuk di dalamnya sebenarnya Ria, hmm? karena Ria itu intinya bilang untuk pandangan manusia, yaitu duniawi juga harta, kekayaan, atau pangkat atau jabatan atau wanita atau pria atau siapa. Wa dalil dalilnya adalah perkataan Nabi er Perkataan Allah Subhanahu wa taala Man kana yuridul yuridul hayata dunya wazina Taha man barang siapa yurid menginginkan al hayat kehidupan dunia kehidupan yang bersifat dunia antum tahu arti dunia Yang paling rendah Yang paling rendah Atau paling pendek, paling singkat Karena ini hayat ini kan muannas kan Dunia itu isim tafdil Untuk muannas, Seperti husna ya, Husna itu isim tafdil untuk muannas Karena sebelumnya ada jama' taksir Asma Asma husna Jadi kalau misalnya nama laki-laki nggak -laki, boleh namanya husna Mister Husna ya eh? Itu jadi apa itu Atas sana misalnya Juga seperti Kubro eh? Husna, Kubro apalagi lagi yang lain? Nah seperti itu juga dunia Yang paling rendah Nah barang siapa yang menginginkan kehidupan Hayat yang paling rendah Wazinataha Zinaharnya apa Hiasannya Karena itu zina itu hiasan Wazina tahadan perhiasan dunia Bunga-bunga dunia Nuwafi ilaihim A'malahum Nuwafi itu kami penuhi Nuwafi ilaihim A'malahum A'malahum mereka Fiha Dalam dunia Atau zinahnya itu Maksudnya kami akan memberikan memberikan apa yang mereka inginkan dari amalan mereka itu. Kita kasih. Orang beribadah bertujuan untuk mendapatkan pangkatnya. kita kasih nanti. Allah kasih. fiha dan mereka fiha di dalam dunia dan zina tersebut mereka tidak di tidak dirugikan, tidak diundurkan. Maksudnya mereka dikasihlah kelengkapan itu, apa yang mereka inginkan. Di sini yang dikasi adalah kehidupan duniawi dan perhiasannya, bukan ketenangan hati. Jadi dibedakan. Ula mereka adalah orang-orang yang laisalahum tidak ada bagi mereka fil akhiroh di hari akhir nanti ilanar kecuali neraka. Wa ma sona'u fiha Dan habito, habito itu hancur, luluhantak, hilang, terhapus Ma sona'u fiha Ma apa yang sona'u mereka perbuat Fiha, fi di dalam Ha disini kehidupan dunia Apa yang mereka perbuat di kehidupan dunia. Dan perbuatan tersebut ditujukan untuk kehidupan dunia tersebut. Dan juga zinahnya akan hancur ketika di akhirat nanti. Akan seperti debu-debu yang berterbangan. Wabaltilun makanu ya malun. Dan batil, batil itu fasad. Rusaklah apa yang telah mereka perbuat, amalkan di dunia. Oleh karena itu diwajibkan bagi setiap muslim Bahkan seharusnya setiap manusia Untuk Menjadikan akhirat sebagai tujuan Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya orang sekuler itu orang yang sebenarnya Paling pendek pikirannya Orang yang sekuler Atau yang terkontaminasi Dengan pemikiran sekuler Paling pendek pemikirannya Mereka selalu berpikiran Kita sekarang hidup di dunia Maka masalah dunialah yang di kedepan pak. Juga mereka berfikiran bahwa saya hidup ini hanya sekali, maka janganlah disiakan. Ini eh, kalimat benar ini, kalimat benar tapi maksud dan tafsiran mereka itu batil. Hidup ini hanya sekali benar dan itu itu aqidah Islam. Enggak mungkin nanti hidup berkali-kali di sini kan? Nanti gentayangan mana-mana enggak? Mereka benar itu bilang itu hidup ini hanya sekali, enggak ada yang namanya gentayangan. Maka Ah, gunakanlah kesempatan hidup sekali untuk apa? Untuk bergembira, berfoya-foya, menikmati dunia, ya. Seperti itu tujuannya dunia. Mereka enggak berpikir ke akhirat, pikiran pendek. Ah, dunia tadi artinya apa? Yang paling singkat. Orang yang berpikiran dunia saja berarti pikirannya itu sempit, cuma dunia doang yang kecil. Sedangkan orang yang berpikiran hari akhir, ah itu yang paling panjang, rentangannya ke hari akhir. Mereka nggak nggak jangkauannya nggak luas mereka seasoner ke depan yang depan depannya lagi dan enggak terbatas unlimited edition kalau mereka limited edition kasihan sekali mereka kemudian, kemudian yang ketiga syirik taat syirkut ta'ah syirik ketaatan Wahuwa ayat takhidha lahu Musyari'an siwa ta'ala Dan itu adalah yang Ayat takhidha Menjadikan Baginya Bagi siapa nih? Hah? Bagi uh, Bagi yang dijadikan Bukan Bukan bagi Allah Ya, bagi, bagi sesuatu yang dijadikan itu Sebagai apa? Sebagai musyarihan, yaitu yang Mensyariatkan Yang memberikan undang-undang Si Allah, si Allah ta'ala Selain Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu dengan cara Mengkomparasikan atau Membandingkan, menyamakan Atau justru mengunggulkan hmm. Auyat takida syarikan lilla ta fita atau menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa taala dalam penchariatan fadzoh ingat di sini harus ada yardo bihukmihi dia ridho dengan hukumnya wayadinubihi ingat juga Dia beragama dengannya Maksudnya dia menjalankannya patuh Dengan sepatu-patuhnya Fitahlili Dalam menghalalkan Wattahrimi Dan mengharamkan Dalam membolehkan Dan mencegah sesuatu Dan niat Ibadatan sebagai Penghambaan ketundukan Wattakoruban Dan sebagai apa namanya pendekatan wapoduan dan sebagai penunaian wafasl fil khusumat fasil itu artinya pemisah atau keputusan fil khusumat dalam pertengkaran pertikaian perselisihan kalau misalnya kita berselisih bercekcok itu hukumnya kembali siapa Allah dan Rasulnya tapi di sini justru menjadikan syariat lain sebagai pemecah solusi, sebagai solusi bagi hal ter, hal yang terjadi dari kekacauan. Wa dalil ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mereka telah Menjadikan Ahbarohum Ahbarohum artinya dari hibrid tinta Ahli tinta, penulis kitab Penulis kitab-kitab suci Waruhbanahum Para rahib Rahib artinya apa Pendeta Pendeta artinya apa? Apa arti vendeta? Vendeta Apa itu? temanya Betadin Din Warohbanahum ruhban ah, tadi apa ahbar ahbar jamannya dari heber heber itu artinya adalah tinta yang tinta heber itu tinta kemudian ruhban apa arti roh? Iya rahib I know apa arti roh? Yang ahwat silakan jawab tapi nggak bakal kedengeran Apa arti tarhib dan tarhib? Apa arti rohbah dan rohbah? Hah? apa? Ayo, rohbah, rohbah Zuhairi nahum, no, nama ulama itu wahbah Zuhairi yang soal Rohbah, rohbah, bukan wahbah. Ancaman, hampir. Berarti di sini wahruhbah nahum, para pengancam, bukan? Rohbah itu artinya pengen, rohbah itu takut. Tarhib itu membuat atau memotivasi agar pengen. Tarhib itu membuat atau menakut-nakuti. Nah, rahib dari kaum nasrani itu maksudnya adalah mereka yang sebenarnya takut. Nah, itu oleh pendeta. Itu maksudnya adalah orang-orang yang takut hmm. Takut bergaul, takut. takut nikah Tapi yang terjadi nikah siri <gak> hmm. Mereka menjadikan Tukang tulis, juru tulis Dan pendeta mereka Sebagai Arbaba, sebagai rob Kenapa sih Bukan ilaha, bukan alihah Bukan alihat tetapi malah arbabah di sini karena apa? Apa arti rom yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Nah di sini maksudnya mereka menjadikan para ahbar dan arhab dan Rohban di sini mereka menjadikan apa? Sebagai pengatur, bukan sebagai yang Allah yang mereka sembah, tapi sebagai pengatur min selain Allah Sebab berarti sebagai pemberi syariat wal masih maryam dan juga masih bin maryam mereka jadikan seperti itu wama umiru padahal mereka itu tidak diperintahkan illa kecuali li'budu ilahan wahida Sholihagun mereka apa menyembah ilah. Nah di sini ilah bukan rob. Kenapa? Karena berkaitan dengan konteks dan maksudnya. Ilah itu artinya apa? Yang disembah. Rob itu artinya apa? Yang menciptakan. Di sini ribadah berarti yang disembah. Liyabudu ilahan wahidah untuk menyembah sesembahan yang maha satu. La ilaha illahu tidak ada yang berhak disembah. Melainkan dia, Subhanahu suci dia Allah Subhanahu wa Taala amma yushrikun masuci dia dari apa yang mereka berbuat syirik kepadanya. Kemudian yang keempat syirik almahabbah, syirik cinta, masya Allah syirik cinta kalau ada yang mau bertanya silakan dikirim nanti syirku mahabbah syirik cinta itu adalah ittikhadzul andad minal khalqi yuhibbuhum ka hubbillah menjadikan al andad jamak dari nid jamak dari nid Nidun atau Nid Bukan Nida Nun tabah dal Tapi dalit tasdid Menjadikan Al-Andad artinya adalah Sekutu-sekutu Jadi menjadikan sekutu-sekutu Minal khalq dari jenis Ciptaan, jadi jenis makhluk Alkohol artinya makhluk, alkholik artinya pencipta. Jadi alkohol artinya diciptakan. Kalau alkholik artinya al ia menciptakan. Alkohol sama dengan makhluk. Jadi menjadikan sekutu-sekutu dari makhluk yuhibbuhum. Nah mereka mencintai sekutu-sekutu ini sebagaimana kahubillah orang-orang beriman mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang kalau mencinta, orang-orang beriman mencintai Allah. Maka beribadah padanya Dan juga Bangun Tidur Kemudian jalan Berbaring dan segalanya Itu mengingat Allah Sedangkan orang yang menjadikan Sekutu-sekutu ini dari segi cinta Mereka melakukan Apa yang dilakukan oleh orang mukmin Terhadap Allah Dan mereka melakukan kepada Sekutu-sekutu tersebut fa dimu, maka dia mendahulukan ta'atahum taat kepada sekutu-sekutu tersebut ala ta'atihi atas ketaatan padanya Allah Subhanahu wa taala jadi mentaati itu dulu baru mentaati Allah atau mentaati itu dulu sebagaimana mentaati Allah pada Allah tidak menyuruh dan tidak dalam perkara yang syar'i wal haju bi zikrihim wa du'a'ihim Saya belum bisa mengartikan wal haju bi zikrihim wa du'a'ihim Ini diskip aja wal haju bi zikri dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wa minannas Dan dari manusia, hmm. minan nas di berarti tidak semua manusia. Berarti min di sini min tab'idiyah yaitu yang mengisyaratkan sebagian, bukan mengisyaratkan bayaniyah jenis seluruhnya bukan. Dan dari manusia, Man takhiyu ada yang menjadikan min dunillah dari lain Allah sebagai Anda ada sebagai sekutu-sekutu. Keadaan mereka gimana? Yuhibbunahum, keadaan mereka adalah mereka mencintai mereka, mencintai sekutu-sekutu itu sebagaimana Hubbillah. cinta manusia atau cinta kaum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seharusnya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu syirik cinta Baik, ada yang mau bertanya dari Ikhwan? Atau kita lanjutkan Oke Kuala binuqayyim rahimahullah Kalian ini sebenarnya ngerti gak sih apa yang dipelajari? Hah? Anton ngerti? Ah. Atau saya suruh terjemahkan aja kalian Eh, coba syirik mahabbah siapa yang bisa menerjemahkan? Siapa yang bisa menerjemahkan dari Ikhwan? Syirik mahabbah, syirik cinta. Siapa yang bisa menerjemahkan? Siapa yang berani? Bukan bisa, karena mungkin enggak bisa semua jangan-jangan. Ada yang bisa? Ada yang berani? Atau nanti saya satu-satu. Ya udah oke terus qala bin qayyim berkata Wa hahuna nah di sini nih ha di sini ya kan ha itu berarti ha huna di sini ya artinya nah, nah di sini arbaatu anwa ada empat macam minal mahabbah dari cinta yajibu tafriqu Bailahuma Yajib wajib at -tahriyat. membedakan wajib cinta. membedakan kubaina wajib membedakan antara nya antara keempat <coughs> jenis cinta itu berarti ada empat jenis cinta nih adapun tingkatan cinta itu beda-beda banyak martabatnya tingkatan cinta tertinggi adalah khullah namanya khullah hub itu masih di bawah khullah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua dari ulul azmi sebagai khul sebagai khaliq siapa? Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna madhalla man dhalla bi 'adami at-tamyizi bainah. Maka sesungguhnya telah sesat. Siapa yang sesat? Telah sesat orang yang sesat. Kenapa sebabnya B dengan sebab di sini bahasa Arab dengan sebab ada tamyiz. tidak membedakan antaranya Yang pertama mahabbatullah mencintai Allah Berarti di sini Allah langsung dicintai Wala takfi wahdaha finnajat min walfauzi bi thawabihi walatafi dan tidak cukup latafi tidak cukup wahdaha satu-satunya itu aja maksudnya cukup mencintai Allah mencintai Allah begitu saja karena manusia tabiatnya mencintai penciptanya tabiatnya nggak cukup satu itu aja mencintai Allah saja Ada nanti hal-hal yang lain yang harus dia lakukan Untuk apa? النجا, dalam keselamatan Tadi najat keselamatan Min azabilah dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga itu tidak cukup dalam hal Al-fauz menang Dengan pahala-pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak cukup, cukup uh, Kalau hanya uh, Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Fa'inal musyrikin mm -hmm. Maka sesungguhnya kaum musyrikin Wa'ubbadul Wa'ubbadus salib Atau ribadus salib Atau salib Atau hamba-hamba salib Wal-yahud Dan yahudi Wa'ayrahum Dan selain mereka semua Yuhibbunallah Mereka juga memiliki cinta terhadap Allah Karena tabiat bashar Tabiat manusia asalnya adalah Mengagungkan Dan mencintai penciptanya Oleh karena tadi Apa? Ayatnya Hatta faiza rakibu Filfulki Da'allahumukhlisin alauddin Ketika mereka sedang dalam kesulitan Di tengah laut gelombang besar mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas karena asalnya apa asalnya mereka tuh fitrah. Asalnya manusia tuh fitrah. Kemudian macam cinta yang kedua, mahabbatu ma <mayuhibbuhullah> <Nah>. Mahabbatu ma <mayuhibbuhullah> Mencintai apa yang Allah cintai. Nah, Ingin disini mencintai ma Ma disini berarti apa Dan dalam terkandung apa Untuk benda sesuatu Ataupun yang berakal Berarti bisa juga Mahabbatu ma dan <mah> man Nyuhibbuhulloh Mencintai apa dan siapa Yang Allah cintai Allah mencintai Agar Manusia itu menunaikan Solat lima waktu Maka barang siapa yang membencih Salat lima waktu berarti dia tidak mencintai Allah secara hakikat. Walaupun asalnya dia mencintai Allah. Hmm. dan ini adalah hiya allati yang tadkhuluhu atau tudkhiluhu. Tudkhiluhu memasukkannya. Memasukkan orang tersebut Yang mencintai tersebut Fil islam, dalam islam Wa tukhrijuhu kufri Dan mengeluarkannya Dari islam eh, Mengeluarkannya dari kufur Ngerti maksudnya? Ketika seseorang mencintai Allah Itu sudah menjadi tabiat fitrah. Setiap manusia Namun ketika dia Mencintai apa yang Allah cintai juga Maka itu bisa menjadi Mizan Neraca Dia orang Islam atau bukan nah. Kalau misalnya orang tersebut suka dengan sholat Zakat dan sebagainya Dan melakukannya demi Islam <tuh> Maka inilah yang menjadi Neraca dia Muslim atau bukan ia memasukkan dia dalam keislaman dan tidak syahadat la dan muhammad rasulullah itu adalah apa yang allah cintai juga kalau dia tidak mencintai itu maka tidak masuk dalam islam dan dia tidak keluar dari kekufuran ya kan nah yang ketiga al-hubbulillah al-hubbulillah wa -fih. al artinya adalah Cinta lillah, li liajlillah Demi Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang hakikatnya itu adalah cinta terhadap Allah Mencintai sesuatu Dan dari cintanya dia tersebut terhadap sesuatu Itu dimaksudkan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Wafihi Dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Keduanya hakikatnya sebenarnya sama Dan semuanya kembali kepada Hakikat mahabbatullah. Nah, mencintai sesuatu untuk Allah. Itu bukan berarti kalau misalnya dia tidak melakukannya, dia menjadi kafir. Sebagai main poin kedua tadi. Karena kalanya seorang muslim, dia memang mencintai apa yang Allah cintai. Namun dia kadang tidak mencintai seseorang karena Allah Misalnya di diantara uh, di yang disyariatkan adalah yuminu ahadukum hatta Apa? Banyak hadisnya sih beda-beda. La yuminu hal ahadukum, Itu bisa hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbulinafsih bisa. Ada yang lainnya. Atau man amr billahi wal yaumil akhir falyukrim misalnya atau fal yumrim jarahu atau yang tadi mayuhibbu tidak beriman seorang dari kalian hingga dia menginginkan bagi saudaranya apa yang ia inginkan bagi dirinya misalnya saya punya ilmu Mas Abdillah bangun saya punya ilmu Atau ini contoh yang baik Saya takutnya nanti orang-orang mengira ini Misalnya saudara ini Maula uh, Maula huh? memiliki ilmu hal uh, Ini bukan contoh baik, jadi bukan saya Maula memiliki ilmu Namun dia Tidak mau menyebarkan ilmunya Kepada orang lain dari muslimin Dia tidak mau orang, uh, Ilmu ter ini Tersebar dan dia mau Hanya milik dia Berarti dia tidak menginginkan Apa yang bagi saudaranya Sesuai dengan apa yang dia inginkan bagi dirinya Egois Apakah jika dia tidak melakukan ini Tidak melakukan al fil dan ini, Apakah dia menjadi kafir dengan ini Tidak Ini bukan mizan atau neraca Atau batasan kafir Atau muslimnya muslim seseorang Dia masih muslim Namun kurang keislamannya Atau kurang keimanannya Nah, al-hubbullah wa fi, wahia min lawazimi mahabbati ma yuhibbu Allah. Cinta demi Allah itu, adalah min, termasuk dari lawazimi, keharusan-keharusan, kelaziman-kelaziman, kelayakan-kelayakan, mahabbati ma yuhibbu Mencintai apa yang Allah cintai Jadi mencintai Demi Allah atau di jalan Allah Adalah termasuk Dari kelaziman-kelaziman Mencintai Apa yang Allah cintai ah, Bingung di, Dipikirkan lagi Semalaman suntuk Silahkan Wala yastaqimu Dan tidak lurus Mahabbatu Ma yuhibbuhulloh Tidak akan lurus. Bentuk Mencintai apa yang Allah cintai Illa bilhubbifihi walahu Kecuali dengan Mencintai di jalan Allah Dan mencintai uh, Untuknya, deminya Yang keempat, terakhir al ma ma'allah Mencintai Bersama Allah Maksudnya gimana? Menjadikan cintanya terhadap Selain Allah Sama dengan cintanya terhadap Allah Menjadikan cintanya Terhadap Allah Sama dengan cintanya pada selainnya Menjadikan cintanya Kepada selain Allah Sederajat kadarnya Dengan cintanya pada Allah, itu semua yang saya katakan tiga itu semua sama. Enggak tahu kalian paham semuanya apa nggak? Kenapa diam aja yang sebelah kanan ini? Hah? Seperti kalian telah dikuasai oleh roh-roh ketayangan. -roh Wahia <aus Mexican> al-mahabbah ashirkiyah dan dia adalah cinta kesyirikan, cinta persekutuan. Okay. cinta perserikatan. Ini dalam kitab al-jawab al-kafi liman saala anidah anida, itu judulnya. Judulnya panjang. Al-jawab al-kafi liman saala Begitu. Kitab karya Ibnu Fahim Kalau misalnya dia terjemahkan di Indonesia itu cetakan lama. Nggak tahu yang sekarang mungkin ada di cetakan lain. Ada pertanyaan? Tafoktol. Yang akhwat Tidak ada pertanyaan? Aikuin, tämä on paljon ihmisiä. orang näyttää siltä, että he ovat kaikki patsaat. Missä olette? Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. Joskus. 18, 18, itu kan ada Baca aja, saya hafal kok. Azik. Iya, silakan. Ketentukan ibadah bersifat kaum kalau ketentukan ibadah bersifat Ia akan memiliki kebalikannya berarti ketidakketentukan pada ibadah syiar berarti dia tidak memiliki apa yang sudah diseriiakan tersebut. Hmm. Apakah ketentukan yang bersifat pada yang kaum ini memiliki kebalikannya? Ya, kalau kedudukan yang ibadah syariah itu adalah ketundukan terhadap perintah Allah yang secara syari. Adapun uh, ibadah yang kaunia Itu tunduk semua dalam perkara takdir kauni uh, takdir. Tapi dalam perkara syariah dia tidak tunduk Iya karena dia tidak mengikuti Tidak mengikuti syariat ya Setiap yang tunduk Dia tetap dalam kondisi Ibadah kaunia Dan setiap yang tunduk Terhadap syariat dia dalam dua kondisi Ibadah syariah dan ibadah kaunia Kalau Sebenarnya tidak tunduk kepada kaunia Itu tidak ada Semuanya itu tunduk kepada kaunia Karena semuanya berdasarkan takdir dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan mereka. Gak ada tidak tulus kepada tahunnya itu berarti Tuhan sendiri dia menjadi. Hmm. Ya? Hmm. E, yang lain apa? seperti disebutkan itu kan untuk makhluk hidup. Gak gak gak man itu bukan untuk makhluk hidup. Itu masih umum makhluk hidup yang berakal. E, e, kalau man itu bagaimana? ma'a ma di sini itu asalnya kan untuk baik itu makhluk hidup ataupun benda-benda mati nah ataupun selain Allah itu eh, yahud argad ma di sini untuk makhluk hidup ataupun yang tidak hidup itu lebih umum dan bisa saja ma ketika ada ma Wal arkan. Kalau ma ini lebih umum daripada man Karena ma di sini Jika disebutkan Dia bisa Ditafsirkan dua Ima hanya dimaksudkan Benda mati Ima di dalamnya juga dimaksudkan Benda mati dan juga benda hidup Benda hidup, makhluk hidup Ada pun man Itu hanya dikhususkan untuk Makhluk hidup Yang apa berakal. Adapun ma itu bisa untuk benda mati atau makhluk hidup yang tak berakal, atau yang kedua tawil kedua untuk ma untuk benda mati, makhluk hidup yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jadi ma itu umum sekali. Saya ambil ya, ya, antum dua lah buat antum jawab. Assalamualaikum Tanda-tanda orang yang melakukan kesyirikan secara kasat mata Kasat mata itu artinya apa? Kelihatan, kelihatan. kelihatan gitu Tanda-tanda orang melakukan kesyirikan secara kasat mata Tanda-tanda Dia berbuat syirik Nah itu tanda-tanda Mungkin yang ditanya itu Tanda-tanda Tingkahnya atau spiritnya gitu apa namanya, auranya gitu ya? Apakah ada aura negatif di dalamnya gitu? Diterawang ya karena auranya ungu ini nanti priang atau gimana? Kalau tanda-tanda seperti khusus aura gitu saya tidak tahu ya. Namun terkadang tanda-tanda orang yang melakukan kesyirikan itu bisa diketahui dari apa yang dia pakai. Apa yang dia pakai? Apa yang dia pakai seperti misalnya dia memakai cincin sesuatu. Cincin besar-besar misalnya. Namun tidak bisa kita jazamkan, tidak bisa kita pastikan dia telah berbuat syirik belum tentu. Tetapi itu tanda-tanda. Karena itu salah satu sima atau syiar kesyirikannya. Cincin besar-besar besar, karena jarinya jauh lebih besar cincinnya isinya apa? telur cicak -cak. itu salah satunya dan cincin besar-besar itu dipasang kemudian biasanya orangnya itu dekil jelekkan jelek kan gitu rupa rupanya kalau misalnya diperbaiki ya masih bagus, mungkin pakai susuk dan sebagainya kan. tapi biasanya begitu Allah hinakan mukanya di depan manusia uh, Kemudian Di antara yang lainnya Dia Kadang Mengwiridkan sesuatu Atau bertingkahannya di tempat-tempat tertentu Misalnya di kuburan baik itu dari jarak jauh atau jarak dekat diantara juga yang melakukan kesyirikan itu seperti memasukkan jin ke dalam tubuh manusia dari jarak yang tidak dengan sentuhan sekian dari sini bukan dari jarak jauh Dan dengan Nafas-nafas tertentu Atau gerakan tertentu Atau wiritan tertentu <tuh> Atau jangan uh, Tertipu dengan uh, Pengeluaran jin dari tubuh itu Terus habis itu Dia nyer Jangan tertipu itu. <tuh> Saya lihat suatu hari komennya Kau punya acara apa, nggak tahu, tapi kebetulan ngeliat Ngerjain Saya nggak mau sebut namanya seorang dukun Dukun yang badai besar Tersambungnya apa? Boy keren Rocker <tik> Nah itu Pura-pura keserupan salah satu orang Nah dukun ini kan Saya sebut dukun, padahal dia sebenarnya Keren gitu loh, tapi saya sebut dukun Karena kayak seperti itu kan pura-pura keserupan dukunnya lebay sendiri langsung keluar jurus-jurusnya keluar jurus-jurusnya itu kemudian nyebut-nyebut nyebut-nyebut sesuatu gitu. dan ternyata itu pura-pura orangnya kan, nah sekarang kalau misalnya dia tahu itu jin gitu yang masuk tentunya pasti dia tahu ini pura-pura harusnya kan gitu nah iya iya Nah, berarti sebenarnya penipu itu semua nah, jan jangan, jangan uh, tertipu dengan itu itu mungkin jinnya sedang offline dia jadi nggak bisa nggak bisa ngasih tahu kalau jinnya online dia tahu oh kamu pura-pura kamu gitu nggak usah dan dia saya lihat dia berlebihan nah, kalau melakukan satu itu berlebihan it. lebih sekali olah olah oh. Dan di satu acara yang dia programkan Justru dianya yang serupan <laughs> Saya ketawa Aduh saya merinding nih. <laughs> Ini gimana ini Gak berkualitas ini. Gak berkualitas Keren sekali Pas lagi acara Hah? Antum tebak aja sendiri Muda Masih muda orang ya Dan untuk gagah mirip aura kasih mukanya, laki-laki ini -laki, kebetulan, kebetulan laki-lakinya. Dan selain itu juga ada apa ya tadi ya? Tanda-tanda lainnya. Orang tersebut mengajarkan pernapasan, semacam pernapasan nasmilian. Pernapasan. Kemudian nanti kalau misalnya sudah napas tertentu, membaca terus bisa melihat kasih penampakan dan sebagainya. Perguruan-perguruan seperti itu uh, Kemudian Ini yang terlihat ya Yang kita lihat dari tingkahnya Kemudian apalagi ya Saya lupa ya apalagi Pokoknya oh, kayak gitulah Mampu bisa lihat tingkah-tingkahnya Dan saya sering mengalami mereka ketika di acara-acara itu Acara-acara seperti itu Sebenarnya lebay mereka itu Mereka punya jin khodam sebenarnya Kalau misalnya memasukkan jin itu Gampang sebenarnya bagi mereka Jin kondamnya ber, berkongsi Dengan jin-jin sekitar siapa yang masuk gini Dan jin-jin atau setan-setan itu Mereka sebenarnya berebutan ingin memasuki Dan ketika memasuki mereka sebenarnya bangga Bangga telah memasuki area itu Apalagi kalau misalnya Sudah menipu manusia itu wah, Itu dapat mobil tersendiri gitu. Ah, Membanggakan Jangan terkira ketika melihat Acara-acara kayak tayangan-tayangan kayak dunia lain Itu ketika disiarkan oleh manusia Di rumah-rumah mereka Nah itu para jin ngintip tuh. Wah itu saya, itu saya, itu saya <San> hmm? <San> Bolehkah saya tidak menyukai orang lain Karena kemaksiatan yang terus dia lakukan Pak? Boleh Bahkan men tidak menyukai diri sendiri juga nggak apa-apa Karena kemaksiatan yang terus Dia lakukan sendiri Bagaimana sikap, siya, siya, si, si, si, sikap saya yang seharusnya Muslim ini kan karena no, si, Muslim. <tuh> sikap yang seharusnya ini tergantung dari Jenis kemaksiatan yang ia lakukan Dan otoritas yang kita miliki Kalau misalnya jenisnya itu adalah kemaksiatan yang kecil Maka tidak boleh kita samakan Sikap kita terhadapnya Dengan sikap kita terhadap orang yang bermaksiat besar seperti berzina, meninggalkan sholat itu beda. Dan juga dilihat dari kedekatan kita dari segi kerabatan misalnya. Atau dilihat dari jasa dia terhadap umat misalnya. Atau dilihat dari hal-hal yang lain. Dari segi umur dan dari segi lainnya. sikap asalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua untuk berdakwah tidak dengan cara yang keras dulu tapi dengan cara yang lembut dulu dengan cara yang hikmah dan hikmah tercakup di dalamnya sikap yang lembut dulu dan juga ilmu jadi bukan hanya lembut saja bukan hanya lembut saja melainkan dibarengi dengan ilmu dan juga bukan hanya ilmu saja melainkan dibarengi dengan tata cara Namun tidak semua dakwah itu dengan kelembutan. Ada beberapa kondisi yang memang di padanya untuk berdakwah tidak dengan lembut. Kemudian maksud dari mencintai bersama Allah apa? Mau mohon dijelaskan lebih rinci. Ini suara kedengaran. Kedengaran ya? ya? Nah, ini biru. Maksud dari mencintai bersama Allah di sini maksudnya adalah menjijikkan Allah dari pencintaan manusia terhadap lainnya. Jadi, berbarengan derajat atau kadar atau kualitas cintanya atau bahkan melebihi cinta makhluk daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seseorang mencintai orang tuanya, itu justru tidak menurunkan kadar derajat cinta dia kepada Allah karena jika dia meniatkan cinta kepada orang tuanya Sebagai ibadah itu justru menjadikan cinta Allah sebagai setinggi-tingginya cinta. Mencintai bersama Allah diantaranya adalah mencintai istri dan melaluihkan Allah, misalnya. Dan yang paling parah adalah mencintai orang kafir seperti penyanyi, pemain bola dan lain-lainnya dan melupakan ibadah-ibadah terhadap Allah. Namun ini dari segi global secara umum saja. Adapun dari segi kekhususan terhadap individu tertentu atau pengkafiran atau mengatakan itu musyrik itu tidak. Kita tidak mengatakan seperti itu. Karena bisa jadi dia sedang turun imannya pada saat itu dan di sisi lain dia sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wallahu a'lam disuab. Ini kajian usul salafah. Untuk kali ini kita selesaikan saja